Radio Muslim Yogyakarta, Pernikan Aqidah Mendebatkan Syariah. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man um bi ihsanil la yumiddin am ba'du. Sahabat Radio Muslim, para pendengar agama Muslim Dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam pertemuan yang kedua ini. Kita akan masih membahas buku Fikih Kesehatan di Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Rahanul Bahrain, MSc, SPPK, hafizahallahu taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah masih mudahkan kesempatan Allah masih berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan semoga Allah tetap menjaga keistiqomahan kita hingga kita bisa menyelesaikan bulan puasa di tahun 1440 Hijriah ini selamat berani salam semoga senantiasa dicurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Agung Nabi yang mulia ta'ala dan kita dan semoga Selawal itu juga tercurah untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Para pendengar radio muslim, di mana pun anda berada, dalam kesempatan pertemuan yang kedua ini, kita akan masuk di bab ketiga dari buku Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan. Di bab yang ketiga kita akan masuk ke pembahasan fikih puasa kontemporer. Di antaranya adalah yang terkait dengan obat dan alat kedokteran. Ya terkait dengan obat dan alat kedokteran. Yang paling sering adalah kita menjumpai suntikan. Ya, suntikan mungkin bagi sebagian orang dengan penyakit tertentu itu suntikan sangat dekat dengan dirinya. Contohnya orang-orang dengan diabetes mellitus. Ya, orang-orang dengan diabetes mellitus itu Membutuhkan e, suntikan Ada yang sudah mendapatkan terapi insulin Maka dia akan Membutuhkan suntikan itu untuk dimasukkan Nah Terkait dengan suntikan Ada yang membatalkan puasa dan ada yang tidak Sebagaimana rincian disampaikan dalam buku ini di halaman ke-11 Yang pertama Jenis suntikan itu ada tiga macam Yang pertama melalui kulit atau intrakutan Misalnya suntikan insulin tadi Untuk orang-orang yang dengan penyakit diabetes mellitus Kemudian yang kedua, suntikan melalui otot atau intramuskular. Misalnya suntik antihistamin, ya beberapa jenis vaksin. Yang ketiga, suntikan yang melalui masuk ke dalam pembuluh darah atau intravena. Biasanya suntikan untuk anti nyeri, infus dan vitamin. Itu berdasarkan uh, suntikannya ya. Kemudian ditinjau dari apa yang dimasukkan ke dalam suntikan, maka ada dua jenis. Yang pertama Suntikan yang bukan termasuk makanan yaitu tadi misalnya insulin, antistamin, kemudian vaksin, antijeli dan yang jenis yang kedua adalah suntikan yang mengandung bahan makanan atau zat makanan seperti glukosa, infus elektrolit. Ya. Dan kita akan e, membahas kencian itu dalam e, buku ini. Yang pertama suntikan yang melalui intrakutan atau melalui bawah kulit, ya. Maka suntikan ini tidak membatalkan puasa. Alasannya karena tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak membuat kenyang. Kenapa? Karena kaidah umumnya yang lebih sahih mengenai apa saja pembatal puasa bukan semata-mata sesuatu yang masuk di organ pencernaan. Akan tapi yang bisa menimbulkan kekuatan bagi tubuh dan menimbulkan energi yang itu akikannya sama dengan makan dan minum. Di sini penulis mengutip perkataan yang disampaikan oleh Doktor Ahmad bin Muhammad Al Khalil hafidzallahu taala. Beliau berkata, alasan membatalkan bukanlah semata-mata sampainya sesuatu makanan menuju lambung saluran pencernaan, akan tapi bisa menguatkan badan dan membuat kenyang atau menghasilkan tenaga. Ini dikutip oleh beliau perkataan beliau dalam Muftirat Siyam Al-Mu'asirah Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalim Kemudian Syekhul Thaymin Rahimahullah dalam syarah Al-Mumti Al-Zadil Mustaqih Beliau e, berpendapat yang sama Dengan mengutip perkataan Syekhul Islam bin Thaymin Mengenai kaedah tersebut ya. Bahawa suntikan itu e, Tidak batal dengan e, suntikan ya. Meskipun perkataannya masih global Karena yang namanya suntikan bukanlah makan dan minum, baik secara bahasa maupun urf atau kebiasaan. Tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah bahwa kaedah hukum membatalkan adalah masuknya sesuatu ke lambung. Seandainya tetap kita katakan semua yang masuk ke lambung dengan cara apapun membatalkan, akan tetap di sunnah dan al-Quran, al-Quran dan sunnah menunjukkan pembatalan itu adalah sesuatu yang sudah spesifik yaitu makan dan Minum, jadi intinya suntikan itu yang melalui kulit, itu, yang melalui kulit, melalui kulit itu tidak membatalkan puasa karena tidak menyenangkan dan tidak memberi energi. Kemudian yang kedua, sahabat pendengar radio Muslim dimanapun anda berada, suntikan yang melalui otot atau intramuscular, suntikan intramuscular well, sama tidak membatalkan puasa yang roji ya, karena Uh, melalui kulit sama satu saja dengan kulit ya. tidak ada yang saluran khusus dari otot ke dalam saluran pencernaan dan tidak menimbulkan energi dan tidak menyangkan Syifaul fauzan al-fauzan hifdzahu Allah uh, beliau berkata adapun suntikan pada otot bukan pada pembuluh darah maka tidak membatalkan puasa semoga tidak membatalkan puasa uh, dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts wal Komite Fatwa di Arab Saudi E, mereka membolehkan suntikan di lengan ataupun pembuluh darah bagi orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Namun, orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi atau infus di siang hari Ramadan karena statusnya sama saja dengan makan dan atau minum. Dan sehingga mereka menganggap suntikan infus itu sama dengan membatalkan puasa. Sehingga mereka menyarankan untuk kalau bisa suntikan itu masuk di di malam hari. Kemudian yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah atau intravena Nah, suntikan melalui pembuluh darah atau intravena ini dirinci lagi ya. Ada yang mengandung bahan makanan dan ada yang tidak, ya. Yang mengandung bahan, bahan makanan itu, misalnya suntik vitamin, vitamin C misalnya, suntik infus ini membatalkan puasa. Yang tidak mengandung bahan makanan, misalnya suntik anti jerik, anti histamin atau kandungan obat yang lainnya tidak membatalkan puasa. Nah di sini e mengutip perkataan Syaikh Muhammad bin Saalih Thaib bin tentang rincian suntikan pengobatan. Sama ya, ada yang seharusnya bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan, maka dia bisa menggantikan makan minum, ini membatalkan puasa. Yang kedua, tidak bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan, e, dan juga tidak bisa ya menggantikan posisi makanan minum, ini tidak membatalkan puasa. Karena tidak didapati nas, nas itu ternyata dalil yang tegas, dari al-Quran maupun as sunnah, secara lafaz ataupun makna akan hal ini. Sehingga sutikan bukanlah makan dan minum, yang tidak pula semakna dengan makan dan Minum. Ada catatan yang disampaikan beliau di halaman kedua puluh, eh, di halaman keempat belas. Kita akan sederhanakan mengapa, mengapa eh, cairan suntikan yang masuk itu tidak bisa dikatakan sebagai makan atau minum. Misalnya beliau, contoh, eh, beliau contohkan ada suntikan ketorolak eh, itu obat nyeri, anti nyeri, eh, 1 ml. Kemudian ada ranitidin itu untuk obat eh, mah, biasa digunakan untuk eh, serangan mah itu. Bila contohkan ada sediaan ranitidin Mau dimasukkan ke dalam tubuh sebanyak 2 mililiter Sehingga kan kita lihat 1 mililiter ataupun 2 mililiter ini Meskipun ada kita nampak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita Tapi hakikatnya tidak memberi energi dan Sebagaimana energi yang diberikan oleh makanan dan minuman Kita kiaskan sebagaimana kumur-kumur dan ketika bersiwa ya ketika berkumur-kumur dan e, bersiung, ya. kita kumur-kumur itu pasti ada e, air yang tersisa menempel di lidah, rongga mulut, gigi ya, dan terkadang dia juga bisa bercampur dengan air ludah dan akhirnya masuk ke dalam ke kerongkongan. Nah pada satu e, kasus suntikan ya kurang lebih jumlahnya itu ya mirip-mirip, ya. satu militer atau dua militer saja. Nah. Maka kita juga perlu perhatikan bagaimana uh, Nabi saw. Beliau sering sekali bersiawat dan berkumur-kumur ketika berpuasa. Dari Amir bin Rabi'ah uh, ia berkata, "Raihul Nabi saw. Nistaq, wahwa saimun malau si a'ain a'aud." Uh, uh, uh, uh Kata beliau, "Aku melihat Nabi saw. sering kali bersiawat saat puasa dan jumlahnya tidak bisa aku hitung lagi. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, ya, intinya suntikan itu tidak membatalkan puasa kalau tidak isi suntikannya, ya. Materi suntikan dari yang diberikan itu tidak memberikan tenaga dan energi. Sebagaimana kaidah umum yang disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Al-Khalil Hafizahullah beliau berkata, pendapat terkuat mengenai suntikan adalah Pendapat mayoritas fikih kontemporer Bahwa suntikan yang membuat kenyang Atau memberikan tenaga Baru itu bisa membatalkan puasa Karena kuatnya dalil dan sesuai dengan tujuan Dari syariat. Yang kedua puasa terkait suntikan itu ada tiga rincian e, Suntikan melalui kulit Yang disuntikan di bawah kulit Intrakutan Misalnya insulin itu tidak membatalkan puasa Yang melalui otot Misalnya antihistamin Beberapa jenis vaksin itu tidak membatalkan puasa Kemudian suntikan melalui pembuluh darah intravena, maka perlu dirinci. Lihat materi yang masuk apa. Apakah dia, misalnya anti jeria atau sekedar anti histamin, makanya tidak membatalkan puasa. Atau minuman obat biasa tidak membatalkan puasa. Namun suntikan yang mengandung makanan atau zat makanan yang bisa memberikan energi atau tenaga dan bisa menggantikan posisi makan dan minum itu statusnya membatalkan puasa sebagaimana suntikan glukosa ataupun infus. Ini terkait e, berkenaan dengan masalah e, suntikan para hadirin e, pendengar dan muslim dimanapun anda berada. Maka dari sini kita bisa lihat ketika kita misalnya mungkin e, sedang serangan mah misalnya ya mungkin sangat berat bahkan e, membutuhkan apa namanya e, tindakan dari rumah sakit ya atau e, tindakan dari e, fasilitas kesehatan untuk menyuntikan kepada kita nanti e, obat mah misalnya danfidin 0,2 liter 2 cc maka kalau sekedar hanya menyuntikan itu berarti tidak membatalkan puasa begitu juga dengan suntikan yang lain misalnya suntikan anti nyeri ya, misalnya e, disuntikan e, jenis obat anti nyeri misalnya ketorolac Maka tidak mem membatalkan puasa. Baik itu masuknya melalui bawah kulit, melalui otot, bahkan melalui pembuluh darah yang lagi ya, kan pembuluh darah bisa berputar di seluruh sistem e tubuh ya. Maka e para ulama ya, yang yang dalam buku ini tidak membatalkan puasa selama ya, selama terutama dalam hal suntikan yang melalui intravena selama substansi atau isi atau materi dari dari isi suntikan tersebut bukanlah suntikan yang berisi makanan bukanlah suntikan yang mengandung zat makanan energi yang menimbulkan energi dan tenaga dan bisa menggantikan posisi makan dan minum. Ikhwani Fidlin, para pendengar radio Muslim yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada. Kita memasuki ke pembahasan yang berikutnya di halaman ke-16, apakah inhaler atau nebulizer membatalkan puasa? Mungkin bagi sebagian orang yang memiliki penyakit asma, kemudian orang yang memiliki penyakit paru obstruktif kronis, atau keluarganya yang memiliki uh, kerabat uh, keluarga yang memiliki penyakit seperti itu akan familiar dengan obat-obat jenis sediaan inhaler maupun nebulizer. Kalau inhaler, ya inhaler itu adalah sebuah alat yang dia digunakan untuk memasukkan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru. Jadi dihisap untuk sampai obat tersebut ke paru-paru. Nah, ada beberapa macam, di sini dijelaskan, ada namanya MDI, DPI, dan nebulizer. Nah, MDI atau metrodose inhaler, jadi dia uh, sebuah alat inhaler yang dia uh, ada dos, uh, meteran dosisnya, berapa dosis yang dimasukkan. Kalau DPI itu dry powder inhaler. Jadi berupa uh, dalam kapsul dia, terus nanti dia dipecah kemudian dihirup lewat lewat mulut untuk sampai uh, serbu itu tadi ke dalam ke dalam paru-paru. Kalau nebulizer itu biasanya sering kita dengar uh, pengobatan dengan uap atau diasapi ya. Nah, ini biasanya Cairan nanti dimasukkan dalam wadah tertentu, di bawah maskernya itu, di bawah sungkupnya. Kemudian dengan alat eh, yang akan menguapkan eh, cairan tersebut menjadi uap, sehingga bisa dihirup oleh orang yang memakai sungkup tersebut, harapannya bisa sampai ke dalam paru-paru. Nah berkenaan dengan pengobatan menggunakan ini, maka tidak membatalkan puasa. ya. Nah, eh, mengenai rincinya Kenapa terjadi perselisihan perselisian antara Apakah dia membatalkan puasa atau tidak Ini berkenaan dengan apakah zat partikel Yang dihirup tadi oleh eh, Pengguna inhaler Atau nebulizer ini Sampai ke kerongkongan lalu ke lambung ataukah tidak Maka <tuh> dalam ini memang ada dua pendapat Ada yang mengatakan batal ada yang mengatakan tidak Yang mengatakan batal Di antaranya adalah sheikh yang membatalkan tidak batal, e, tidak batal yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Soleil al Utsaimin, Syekh Abdullah Jibril, dan para ulama yang lainnya. Serta Al-Ajidah Daimah, Lil-Buhus, Wal-Iqtah. Apa alasan dalil mereka mengatakan tidak batal? Yang pertama, karena e, jumlah yang masuk dari zat inhaler itu sangat sedikit sekali. ya, Sehingga tidak bisa membatalkan puasa. Lagi-lagi dikihaskan ke... Air yang tersisa di mulut ketika berkumur-kumur ataupun istinshak ya, memasukkan sedikit air ke hidung ketika kumur-kumur dan dalam e, rangkaian wudu. Lalu kemudian yang kedua, alasan yang kedua, e, status zat obat tersebut masuk ke dalam perut, dalam lambung itu masih diragukan, belum pasti, belum pasti apakah dia memang benar sampai ke lambung ataukah tidak, karena tujuan dari obat tersebut digunakan dihirup untuk sampai ke paru-paru sehingga yakin obat tersebut sampai ke paru-paru dengan kita tampak kelihatan apa namanya e, klinis dari pasiennya itu ada perbaikan ketika e, menggunakan jenis obat sediaan obat ini. Nah, sampainya obat tersebut ke paru atau tidak, ke lambung atau tidak itu masih diragukan. Sehingga hukum asalnya adalah puasanya tetap berlangsung dan sah, tidak rusak, tidak terganggu. Karena Kairah Fikir mengatakan Al-yakinu la ya zulub uh, isyak Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang Dengan keraguan-raguan Tidak bisa yang yakin itu Diganggu dengan yang ragu-ragu Kita puasa yakin, jelas Sudah sahur tadi, sudah menahan Dari segala macam pembatal puasa ya uh, Makan dan minum Dan semuanya uh, Lalu kemudian Kau uh, uh, kita mengonsumsi obat tersebut sediaan obat tersebut ya namun ragu apakah sampai ke ke dalam e, perut atau tidak nah yang meragukan ini tidak bisa mengganggu sesuatu yang yakin yaitu puasanya sehingga kaidah fikih ya kaidah usul fikih e, di sini bisa diterapkan sehingga puasa seseorang tidak tidaklah rusak kemudian yang ketiga alasan yang ketiga Hal ini tidak menyerupai makan dan minum, makan tadi menyerupai pengambilan darah untuk diperiksa dan suntikan yang bukan untuk pengganti makanan. Yang keempat, e, para dokter juga telah menyebutkan bahwa dalam siwak itu mengandung 80 unsur kimiawi ya, yang bisa menjaga e, struktur kesehatan gigi dan gusi dari penyakit. Tanpa siwak ketika kita membersiang ya Kemudian di dengan perantar air luda dia masuk ke dalam kerongkongan itu tentu di sana e, banyak air luda akan masuk kerongkongan ya dan sebagaimana dalam hadis riwayat de, Bukhari dari Amir bin Rabi'ah bahwa beliau sering sekali melihat Nabi Sallallahu Alaihi e, Wasallam puasa dan banyak sekali berjuak sampai tidak terhitung berapa jumlahnya itu pendapat mengenai e, penjelasan penjelasan yang cukup menarik dan cukup bagus dari Para ulama yang mengatakan bahwa uh, inhaler atau nebulizer tidak me membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa yang mengatakan bahwasannya obat tersebut membatalkan puasa, yaitu pendapat Dokter Fadl Hasan Abbas, Muhammad Mukhtar As Sulami dan Dokter Muhammad Alfi hafidzallahu hamduhu taala. Ya, dengan alasan dari mereka karena bisa masuk ke lambung melalui mulut karena masuknya lewat mulut, ya, maka bisa semal dengan makan dan minum, ya. Namun pendalian ini uh, tadi sudah dengan dalil yang kita sampaikan dari para pendapat uh, pendapat para ulama yang mengatakan tidak batal puasanya pendalian ini kurang kurang begitu kuat. Sehingga kesimpulannya inhaler dan ebulizer tidak membatalkan puasa. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki penyakit asma membutuhkan uh, saat serangan dan dia dalam keadaan puasa dan dia bisa mengkonsumsi jumlah obat uh, yang tadi sudah dia siapkan baik itu dari MMPI ataupun MDI ataupun DPI Ataupun dengan nebulizer ya Silahkan gunakan itu ketika puasa dan insya Allah Puasanya tidaklah batal Setelah serangan membaik silahkan lanjutkan Puasanya Insya Allah tidak batal Demikian pembahasan singkat Beberapa bab dari buku fikih keserat kontemporer terkait puasa dan Ramadan Pembahasan menarik Yang bisa kita dapatkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh